Assalamualaikum Sudar Lun, berita pagi di sehari ini Sabtu 15 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. PNS berijazah palsu bisa dipecat tanpa hormat. Terponi zina 3 kali tumbang saat dicambuk 100 kali. Jamaah haji Aceh diberangkatkan dengan pesawat Garuda seri terbaru. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram FM. Darulun PNS yang menggunakan ijazah palsu pada saat melamar menjadi CPNS maupun yang telah diangkat menjadi PNS dan menggunakannya untuk kenaikan pangkat maupun jabatan lain bisa diberhentikan atau dipecatan tanpa hormat. Hal tersebut diatur dalam BKN Nomor 25 tahun 2015 tentang tindakan administrasi dan hukum disiplin PNS yang menggunakan ijazah palsu. Kepala Regional 13 BKN di Banda Aceh Makmur Ibrahim meminta Bupati Simuluris 1NS selaku kepala daerah bertindak tegas dan cepat terkait ratusan pegawai di jajaran pemerintah Simulur diduga menggunakan ijazah palsu. Pasalnya menggunakan ijazah palsu untuk masuk pegawai dan naik pangkat merupakan pelanggaran berat. Karena itu tidak bisa dibiarkan. Bupati bisa membentuk tim untuk menginvestigasi PNS menggunakan ijazah palsu. Anggota tim terdiri dari sekda, asisten 3 inspektorat, dinas kepegawaian, bagian organisasi, bagian hukum, dan lainnya. Jika hasil investigasi tim yang dibentuk menemukan PNS menggunakan ijazah palsu, Bupati punya konangan memberhentikan PNS berpangkat 3D ke bawah. PNS tersebut bisa diberhentikan dengan tidak hormat tanpa diminta. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Zulkifli Ahmad menyatakan untuk menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu PNS di jajaran pemerintahan Simelu, Bupati harus segera mengambil langkah-langkah penanganan yang tepat dan bijak. Jika memang ada pegawai yang menggunakan ijazah palsu untuk masuk pegawai dan kenaikan pangkat, itu jelas melanggar peraturan BKN dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman berupa dipecat tanpa hormat. Udarlun salah satu dari pasangan terponis zina, Herawati 19 tahun asal Gampung Raya B Kecamatan Delima Pidi sempat 3 kali tumbang saat menjalani prosesi hukuman cambuk di halaman Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli Pidi, usai salat Jumat kemarin. Herawati tumbang dicambukan ke-21, 50, dan 99 akibat tidak mampu menahan cambukan rotan dari 4 algojo yang diperintahkan Majelis Hakim Pidi untuk mengeksekusi 100 kali cambukan. Bahkan algojo sempat beberapa kali menghentikan eksekusi karena melihat Herawati sudah tidak kuat, kemudian dilanjutkan lagi hingga 100 kali cambukan. Sementara pasangan zina Herawati yaitu Angga Wirayuda 21 tahun asal Desa Salah Haji Kecamatan Pematang Jaya Langkat Medan tetap tegar menjalani hukuman cambuk dengan 2 kali jeda hingga 100 kali cambukan. Prosesi hukuman ini turut disaksikan oleh ribuan massa dari berbagai kalangan. Bagi ribuan warga Pidi ini merupakan cambuk perdana terhadap terponis pelaku zina. Selain ukubat cambuk terhadap pasangan zina, juga dilakukan cambuk terhadap pasangan mesum yaitu Mahmudin bin Jamil, 31 tahun, asal Gampung Kedilung Putu, Pidi Jaya dan Murniati Binti Abdullah, 34 tahun, warga Kandang, Kecamatan Kembang, Tanjung Pidi. Keduanya masing-masing dikenakan hukuman cambuk 30 kali. Sementara tujuh pelaku maisir dicambuk masing-masing 12 kali. Dalun calon jemaah haji dari Aceh sebanyak 4.393 orang yang akan berangkat haji tahun ini semuanya akan diterbangkan dari Embarkasi Bandara Sultan Iskandar Muda dengan pesawat Garuda seri terbaru Boeing 77ER buatan tahun 2015 dan 2016 dengan kapasitas penumpang 393 orang. General Manager Garuda Aceh, Sugiono, mengatakan CJH Aceh diterbangkan dari embarkasi Bandara SIM ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, sesuai jadwal yang telah diatur mulai tanggal 15 hingga 26 Agustus 2017. Ini merupakan pemberian pelayanan istimewa dan khusus dari PT Garuda Indonesia kepada CJH Aceh karena embarkasi daerah lain menggunakan pesawat carteran dari Eropa dan lainnya. Sugiono mengatakan total jamaah calon haji dari Aceh tahun ini 4.393 orang dibagi dalam 12 kelompok terbang. Tiap kloter berjumlah 393 orang. Dari 12 kloter itu, 11 kloter penuh semuanya dari Aceh dan 1 kloter yaitu kloter 12.150 orang CJH digabung dengan sisa kelompok terbang haji yang berasal dari Embarkasi, Makassar, Sumut, dan lainnya. Kelotor pertama menurut jadwal yang telah dibuatkan Wil Kemenang Aceh masuk asrama haji di Banda Aceh 15 Agustus 2017 dan terbang ke Arab Saudi 16 Agustus 2017. Kelotor pertama akan dilepas oleh kepala daerah di Bandara. Disarankan pelepasan dilakukan 2 jam sebelum jadwal pesawat terbang agar lepas landas pesawat Garuda yang akan mengangkut calon jama haji tidak terganggu dan terlambat. Garlun angin kencang yang kembali menerjang wilayah kota Sabang Jumat kemarin menyebabkan sejumlah pohon di kawasan itu bertumbangan. Tidak ada korban jiwa namun bangunan garasi mobil kantor Bapeda porak tertimpa pohon cemara yang tumbang dihempas angin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBK Kota Sabang T. Zakaria Al-Bahri mengatakan bangunan garasi mobil kantor Bapeda itu porak ditimpa pohon cemara yang tumbang Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, setelah kawasan itu diterjang angin kencang yang datang tiba-tiba. Selain bangunan garasi mobil kantor Bapeda, angin kencang juga merusak atap bangunan kantor Dinas Pertanian. Atap bangunan Dinas Pertanian yang berlokasi di Gampung Imule itu rusak berat tertimpa pohon ketapang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Teza Karya mengaku pohon cemara dan pohon ketapang yang tumbang menimpa bangunan garasi mobil kantor Bappeda dan atap Dinas Pertanian telah dipotong dan dibersihkan. Pihaknya telah menugaskan tim reaksi cepat untuk melakukan patroli bencana ke seluruh jalan di daerah itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jarlun 6 unit ruko berkonstruksi kayu dan 1 unit rumah yang terletak di pinggir ruas jalan Bernun Tangsi, tepatnya di Gampung Payatiba, Kecamatan Mutiara Pidi, hangus di Lalap Api pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.10 waktu Indonesia Barat. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa kebakaran akibat arus pendek listrik dari ruko kelontong milik TM Yusuf. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan pemilik ruko terbakar menyebutkan, Kebakaran awalnya diketahui TM Yusuf yang menjual barang kelontong. TM Yusuf terbangun karena kaget melihat api telah membesar di ruko miliknya. Dalam hitungan menit, api dengan mudah menjalar ke ruko lain yang letaknya berdempetan. 6 unit ruko berkonstruksi kayu yang terbakar terletak di pinggir jalan berenun tangsi. Warga yang tinggal di dekat ruko terbakar berhamburan keluar saat mendengar adanya ruko yang terbakar. Warga dan pemiliknya ikut memadamkan api dan membantu mengeluarkan barang yang bisa diselamatkan. Darlun Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh saat ini mendapatkan tambahan 2.000 blanko KTP elektronik dari Dinas Registrasi Aceh. Sehingga pelayanan untuk pembuatan IKTP ke depan dipastikan berjalan lancar. Kepala Disdukcapil Banda Aceh, Sarullah, mengatakan 5 hari yang lalu pihaknya telah menerima 2.000 blanko KTP tambahan dari Provinsi, Sedangkan di dinasnya masih terdapat sisa sekitar 1.000 lebih belangko. Sehingga saat ini disduk capil memiliki 3.000 lebih belangko IKTP untuk memenuhi kebutuhan warga Banda Aceh. Ia mengatakan jika ketersediaan belangko di disduk capil tinggal 1.000 lembar lagi maka pihaknya langsung mengajukan permintaan penambahan. Sehingga ketersediaan belangko di Banda Aceh tidak akan mengalami kekosongan. 3.000 belangku yang tersedia saat ini akan diprioritaskan kepada warga yang sudah melakukan perekaman 3 hingga 2 bulan lalu. Berdasarkan data, sebanyak 176 jiwa warga banda Aceh yang tercatat sebagai usia wajib pemilik KTP. Namun yang telah melakukan perekaman IKTP hingga saat ini sebanyak 171 jiwa. Sehingga masih tersisa sekitar 5.000 jiwa lebih yang harus melakukan perekaman untuk mencetak IKTP.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 Namun setelah kembali ke Sabang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kapal berkapasitas 350 penumpang itu tidak bisa kembali ke Banda Aceh. Begitu juga kapal cepat KM Express Bahari yang menghentikan pelayaran setelah berlayar 2 trip. Pengurangan jadwal pelayaran kapal lambat dari 2 trip menjadi 1 dan kapal cepat dari 3 trip menjadi 2 trip disebabkan cuaca buruk berupa angin kencang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 Hanya saja sebanyak 15 unit mobil pribadi, 4 unit truk, dan sekitar 50 unit sepeda motor yang masih tertahan di Pelabuhan Balohan. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 15 Juli 2017.